Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala Wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu.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 Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu Taqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Mayukhir lakum, lakum dhunubakum Waman yub'in allaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Amma ba'du Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadiyi hadhi muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Masyarral umuri muhdathatuhah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 maka maksudnya adalah kalau kita simpulkan dari perkataan Al-Hafidh ibnu Hajar, maka maksudnya adalah sifat malu itu secara zat adalah kebaikan. Secara zat dia adalah kebaikan. Dan sebagai sebab untuk mendatangkan keba kebaikan. Tentunya kebaikan dari Allah SWT berupa pahala. Kemudian kebaikan dari orang lain, orang akan memuliakannya, tidak menghinakannya, dan seterusnya. Maka sifat malu ini adalah sifat yang secara zat dia kebaikan, dan mendatangkan kebah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari manusia. Nah, kemudian para aja, para pemirsa Rifkon TV dimanapun manapun pian-pian berada, kita baca uh, penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq mengenai sifat malu ini. Dalam syarahnya, Syekh Abdul Razzaq hafizhahullahu taala mengatakan, "Al-haya'u khislatun 'azimatun wa min syu'abil iman wa khairun kulluh."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 itu menjadikan dia lebih malu lagi kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi ketika dia malu terhadap manusia, maka membuat dia lebih malu lagi kepada Allah Subhanahu Wataala. Sehingga ketika dia tatkala sendirian, ya, tatkala dia berada di dalam kamarnya, maka karena sifat malunya, dia dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi untuk menumbuhkan sifat malu juga, maka penting para jamaah sekalian untuk menjadikan sifat fun, entah. Maka para jamaah sekalian, agar kita juga memiliki, agar kita bisa menumbuhkan sifat malu kita kepada Allah Subhanahu Wataala, maka kita menumbuhkan sifat murokkobah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wataala. Kenapa kita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 Beliau mengatakan, "Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asyhad haiyan min azrai fi khidriha, wakana ida karihashiyan arafnahu fi wajhi." Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata beliau adalah seseorang yang sangat malu melebihi perempuan yang bujang, ya, perempuan yang bujangan atau perawan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 Berada di dalam hijabnya. Nah, maka kata Syabd al-Razak menyebutkan, Hada mathalun arodabihi Abu Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu iduh hakamali hayain nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini adalah perumpamaan yang diinginkan, yang dikehendaki oleh sahabat Abu Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu untuk menjelaskan bagaimana kesempurnaan sifat malu nabi.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 Ketawa ketiwi tidak ada batasannya. Ini adalah musibah agama. Kenapa disebut dengan musibah agama? Karena dia menghancurkan agamanya sendiri, membuat dia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau musibah dunia, kalau mentaknya kita mati selesai, tidak ada lagi musibah. Tapi kalau musibah agama mati dengan membawa musibah agama tersebut di kubur, bisa dapat musibah lagi. Dapat apa? Dapat anggap. Tidak sholat musibah agama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 adalah Allah subhanahu wa ta'ala syirik ini adalah musibah agama kalau tidak bertawabat kepada Allah pihan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau pihan mati dapat musibah lagi di alam kubur diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika hari kiamat dapat musibah lagi diadab ke dalam api neraka neraka jahannam. walaikum warahmatullahi wabarakatuh maka para pemirsa perhatikan musibah-musibah ini Jangan sampai kita mendapatkan musibah agama Karena perbuatan kita sendiri Kita tidak perhatian terhadap Agama anak-anak kita Mau sholat mau tidak Mau buka orat mau tidak Kita tidak perhatian Pian nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu SWT Jadi kecuekan pian Ketidakperdulian pian Terhadap kondisi agama anak-anak pian Itu musibah agama Hati-hati pian bahaya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 Makanya ada istilah hadza zamanus sukut walazumul buyut waridabil qut illa an Ini adalah zamannya diam. Walazumul buyut dan senantiasa berdiam di rumah. Waridabil qut dan rida dengan apa? Dengan makanan pokok. Kalau sudah ada makanan pokok ya sudah. Ila an sampai meninggal dunia, sampai mati. Ini zaman dulu.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 di padahi jenazah hati terlebih terlebih para perempuan jangan sampai suka keluyuran di luar, di luar rumah apalagi malam-malam nongkrong di kafe subhanallah jangannya nongkrong di masjid kah ayuh ini di kafe untuk apa di kafe isinya campur baur laki-laki dan perempuan menghabiskan waktu enggak ada manfaatnya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 hadhihi hadhihi fitrah fi zaman ladha kathirin minal banat fa asbahat tawajihur rijal fasbahat tawajihur rijala bil kalam bila hayain wala khishmah dan sungguh fitrah ini telah berubah fitrah seorang perempuan yang memiliki malu yang tinggi kata beliau ini sudah berubah fitrahnya sudah belok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 Entah orang fasik ataupun orang-orang kafir Kemudian uh, Sahabat Abdullah bin Masud juga mengatakan Dan apabila Nabi benci sesuatu Maka kami ketahui dari wajahnya Dan ini adalah uh, Kesempurnaan akhlak Nabi SAW Bahwa sahabat Para sahabat Nabi SAW Mereka terdidik di majlis Nabi Dengan pendidikan seperti ini Maka Nabi SAW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 Saat kala mereka tahu Rasul itu marah, maka pelakunya menjadi sadar. Pelakunya menjadi sadar dan berhenti dari perbuatan tanah ter tersebut. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita akan bahas lagi hadis ini, ya di pertemuan berikutnya tentang sifat malu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup dengan kefaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilahi la'an ta'staghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh